Pak Dibil, silahkan Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat, selamat, selamat siang. Ini kalau dikasih tahu ke Pak Menteri ya, jangan hanya disimpan di Pak CSFN ya. Ya, begini, pendidikan kita itu kekurangannya. Pertama, murid itu jangan d i e n d o k t r i n a s i Setelah itu ditanya kembali. Dia lupa. Karena orang kita ini sekarang makin lama makin melupa. Kedua,、eh, pendidikan jangan dimanipulasi oleh si guru a j a Tapi muridnya diikut sertakan, diaktifkan. Misalnya,、eh, bagaimana... presentasi matematika yang baik ya tanya-tanya sama anak-anak satu persatu、gitu. jadi mereka diikut pesertakan, supaya mereka berpikir jadi jangan hanya menerima untuk menghapal, nomor tiga ya pak ya pendidikan akhlak, supaya anaknya itu dididik jujur jangan nanya r a m a n y a jangan tidak punya percaya sendiri dari, dari sendiri dan sebagainya sehingga mereka itu mempunyai aktivitas yang positif sendiri-sendiri gitu pak, jangan nambah namanya ditekan di, di, di lah istilahnya, sehingga gurunya memberi arahan-arahan arahan yang negatif sehingga, sehingga jawabannya itu seperti ini, seperti yang digariskan gurunya gitu. Jawaban、baik. itu merupakan jawaban dari murid itu sendiri mengenai baik g u r u n y a gurunya yang menilai. Dia ya, baik, terima kasih Pak Dibio. p a n d e r a silakan pak. Selamat siang.、Ya. 私は、oh, 3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、a は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3月2日に、私は3日に2日に1日に、私は3日に2日に2日に3日に3日に、私は3日に3日に3 アキエント、ジャディア、アキラン、マウイカ、モティダモモプロ、パチュラー、マイカティダモンキン。 Bisa mengikuti、uh, ujian nasional Kalau mau ujian nasional di samarata n s e u Indonesia Dibangun dulu pendidikan di negara kita ini Di pesamaratakan dulu semua daerah Sebelum itu bisa terjadi Harus memakai sistem rayon Sistem region Kalau tidak, tidak mungkin bisa itu Kalau pemerintah kita tidak memikir pendidikan dari sekarang Saya rasa omong kosong besar Negara kita bisa maju Pendidikan kita sangat-sangat amat-sangat ketinggalan jauh Demikian, terima kasih Pak Nasro, s l sore s l a m a t sore Selamat o r e イトカンガラギモダカロティンカツティーランズグラ r ィンカツエンベトシマウダディアリスプロティーとガネスギタモバカマナギトロトカマウダミディアンガブナガンカジュアディアリウキャネスモトプラファミリアアパンナカノンギウナカノトキャプティンアンリビーセプティンアンリビウモングドロウ サーキットのサ e キットのサーキのサーキットのサーキットのサーキットのサキットのサーキットのサー e ットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサーキットのサ itu kan jurang, jurang, jurang, jurang. p e n y i s a i a n n y a kan dalam i t u Maka disamakan a cara mendapatkan ilmunya. Masih dasar sekarang aja kan, b e d a beda gitu loh, b u y a Baik Pak Nasrul, terima kasih. Kita ke Pak Hari, selamat sore Pak Hari. k Silakan Pak. Iya. Itu bermulanya semua kesalahannya dari UN. UN itu harus dihapus. Karena UN、uh, pelajar satu tahun hanya di... Di kelulusannya tergantung dari UN itu udah, udah berat banget. Terus, UN itu adalah proyek 600 berapa 30 miliar apa berapa? Dananya itu d a n a besar. i s itu banyak yang u r a h u r a r Makanya nggak bisa、ya? hilang ke UN itu. Terus, ya dengan segala cara, dengan itu mau lulus semua. Ya begitulah akhirnya keluar. jadi apa gunanya mengeluarkan biaya segitu besar, kalau hanya untuk mengejar kelulusan dengan segala cara terima kasih terima kasih Pak Hari, Pak Fred, selamat sore selamat sore s i l a k a n kalau ini udah dengar nih tapi yang menarik sekali adalah seorang ibu memaki-maki anaknya sebagai bodoh atau macam-macam, karena anak itu tidak mau memakai bocoran, dia b i a n s e y i lebih belajar, Anda bisa ngerti n gak? g Bahwa dari kecil kita udah belajar tidak jujur Menipu Dan tadi pertanyaannya bagaimana Apa sebabnya Wah Karena dan biaya sekolah udah mahal Guru-guru dinilai demikian juga ya, Pemerintah Pak Pemda ikut-ikutan Menyatakan 55% Kok、oh、lucu? ya Jadi hal yang gak bener nih Tapi yang udah jelas Bu Kita tuh Anak-anak kita tuh sudah dari kecil Diajak curang どこに行くときに a くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行 a n きに a くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行 di daerah pedesaan gitu ya dengan di daerah perkotaan di perkotaan lagi bisa dibreak down lagi ada yang yang apa namanya uh, tingkat uh, pengajarannya terlalu tinggi bahkan cenderung agak dipaksain ya menurut saya agak kesiansisang anak tapi kenyataannya ada yang begitu、di、international school misalnya dan lain-lain itu menurut saya pemerintah mesti kaji ulang、uh, jangan dipaksain gitu loh meningkatkan standar pendidikan negara si bagus-bagus a j a tapi kau a l dipaksain Nah efeknya seperti yang sekarang kejadian nih Anak-anak disuruh diajarin bukannya Ini mirip m i r i p kayak Nyolong nih mbak Diajarin nyolong nih sebenarnya Tapi ngasih tau ke orang lain Terus yang saya mau ngomong lagi satu hal nih mbak Saya cuma mau lontarin ide soal、uh, Kalau n gak g kritik lah ke Depdikbud Ini lembaga Depdikbud De ini sehari-hari n gak g t e r d e n g a r apa-apa kan Mungkin Dugaan saya ya, mungkin lebih banyak menguruskan bisnis pendidikan, ya misalnya penerbitan buku baru dan sebagainya ya. Saya minta tolong diperhatiin untuk sekolah swasta yang kalau、uh, mereka men mencas r anak murid seenaknya aja, misalnya sekolah cuma dua minggu, ya uang ekstra kulikuler dicas duluan, kemudian ada uang wisata dicas seenaknya aja. Di sini maksudnya begini mbak, sekolah ini n gak g ada k o n t r o l n i h mengenai b i a y a Seperti kayak jangan disamain dengan hotel gitu Oke terima kasih Pak Madun Pak Arwin selamat sore silahkan Pak Arwin Selamat sore、ya. Sebetulnya saya juga merasa jadi korban anak saya Dari masalah UN itu Tahun kemarin anak saya lulus SMP Guru bahasa Inggris itu ke anak saya mengharuskan bila mana p e l a k s a n a a n n y itu harus memberi soal yang tidak tahu teman-temannya. Jadi kalau t n y a t a yang bukan prestasi anak yang harus ditingkatkan, artinya kalau begitu guru yang pengen punya prestasi dalam mendidik muridnya. Jadi intinya diadakan UN secara nasional itu n gak g ada artinya yang jelas, ya anak kita yang menjadi anak walir-walir murid yang dirugikan, yang jadi korban jadi bukan murid, tapi guru sekarang malah d i a j a r i n yang tidak jujur itu akan terjadi eros g e n e r i n y a itu sayang sekali, dan pemerintah harusnya menitap n tegas guru tersebut itu aja Baik, terima kasih b u a t i komentarnya Saya b a l i ke k Pak Jerry, selamat malam m a l a m Mbak Ya, bagaimana tanggapannya? Mbak, yang pasti sih itu n gak g benar ya Masa burung ini n g a j a r i n seperti itu, menurut saya Tandat pendidikan nasional ini Yang memang harus dibenahi n Gak bisa dipukul rata antara Sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik Dan itu satu kenyataan Di depan mata kita yang kita bisa buktiin Secara langsung gitu Jadi dengan demikian jangan dipaksain Malah jadi efek akhirnya kesini Juga saya mau menghimbau nih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perhatiannya dimana nih terhadap Masalah pendidikan terutama Menyangkut、uh, Bisnis pendidikan yang Pertama ini、uh, Apa namanya n gak g ada kontrolnya gitu、uh -huh. Jadi kalau misalnya ada、uh, Pembebanan biaya ini itu segala m a c a m Siswa atau orang k o m u n i a s harus terima aja Gimana gitu peranan dari detikbud untuk hal ini d i k a t o l o n g perhatiannya. Terima kasih Pak j e r y Bapak Max, selamat malam. Selamat a l a s i l a k a n Pak Max. Ya, menurut saya、uh, itu sebenarnya tidak ada yang salah ya. Baik dari murid ataupun sekolah yang menyelenggarakan ujian itu. Karena yang menjadi paradigma sekarang adalah bahwa nilai yang baik itu yang dicari oleh semua Uh, murid dan semua sekolah gitu, jadi kalau misalnya paradigma ini dirubah, misalnya pertanyaan-pertanyaan tidak lagi diseragamkan dengan p i l i h a n p i l i h a n y a n g sama, kecurangan-kecurangan yang timbul itu kan karena、uh, jawaban yang dari satu、uh, siswa ke siswa yang lain kan sama, tapi kalau seandainya diberikan pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti s a i yang mencoba melatih kecerdasan mereka dalam berpikir, menganalisa, ya mungkin perlu d i p i k i r k a n juga gitu loh bu, jadi Halnya begini bukan lagi kejadian dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini mungkin nggak akan datang juga akan terulang terus gitu、hmm. t a p i、hmm. lebih diarahkan kepada uh, mungkin sektor-sektor、uh, dari masing-masing tidak lagi dalam bentuk ujian nasional tapi misalnya wilayah Indonesia Timur Indonesia Tengah atau Barat mereka membuat program sendiri yang disandarkan dengan、uh, pemerintah begitu jadi、uh, analisa dan kekerasan、uh, dari s i s w a itu bisa ditingkatkan tidak dengan penyeragaman soal supaya penilaian lebih gampang gitu okay, kan jadi ini konyol sebenarnya gitu ya kami telah terima、ya. maksudannya bagus sekali terima kasih banyak Pak Max dan、ya. saya beralih ke Pak Adam selamat malam Pak Adam selamat malam baik Pak Adam s i l a k a n saya juga mau sharing hal yang sama kebetulan anak saya kan baru menyelesaikan pendidikan di SMU juga、uh -huh. dan、uh, di sekolah tempat dia j u a dia mengalami hal yang sama サマーディー、で、mm、この先生と、デ itu orang-orang itu sudah seharusnya tidak boleh dikatakan sebagai pendidik lagi, karena itu kan membuat malah pembodohan terhadap siswa itu sendiri、hmm. nah, apakah yang salah dengan dunia pendidikan yang pertama mungkin saya yang seleksi、eh, seleksi guru itu sendiri bagaimana dilakukan apakah memang orang-orang yang memang benar-benar lain jadi guru atau hanya sekedar mencari pekerjaan jadi guru karena、yeah. tidak ada pilihan lain yeah, yeah. Nah, karena di sekolah-sekolah lain dan sekolah-sekolah swasta yang memang bagus itu sangat-sangat kolektif. Tetapi, dia juga diberi dengan k e j a h e r a n yang memang memadai. Jadi,、mm -hmm. tidak ada niat untuk mencari asal tambahan dengan cara-cara curang seperti itu, kan?、Mm -hmm. Nah, jadi mungkin ya, yang y a harusnya d i p e n g a r h i pemerintah bagaimana mengejarakan guru yang memang benar-benar jadi guru, kan? Kalau yang memang melakukan k e c u r a k a n n ya ya b e r h e n t i k a n l a h dari guru, karena... Ini kan anak-anak、uh, siswa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Oke,、okay. kita、Baik. mungkin harus、uh, punya ke pemerintah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Adam. Saya beralih ke Pak Gunawan yang merupakan penelpon terakhir ya malam hari ini. Ya, Pak Gunawan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mohon v o l u m u hadiah Anda d i k e t a r k a n sedikit, Bapak. Ya,、uh, kalau menurut saya begini, itu guru saya rasa mesti ada license. Setiap yang mau menjadi guru itu harus menempuh suatu pendidikan khusus untuk menjadi guru. Jadi dia itu ada license-nya untuk SD, SMP, SMA Dan license-nya itu semacam seperti kayak dokter punya izin praktek Dan itu harus dievaluasi misalnya setiap lima tahun Itu yang idealnya Karena kalau enggak, guru berbuat salah Itu apa sanksinya? Nah, kalau begini caranya Guru yang menyuruh murid untuk berbuat curang Itu berbahaya sekali itu Mental muridnya sudah nanti jadi bobrok Dan lagian itu guru sebenarnya sebagai contoh kan. Kalau dia bisa menyuruh murid begitu, bagaimana nanti muridnya berpikir di kemudian hari.、Yeah. Yang notabene sebenarnya murid itu akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa.、Betul. Nah kalau sekarang muridnya sudah diajak curang, apa nanti dia jadi pejabat, nggak jadi korupsi. Nah itulah yang saya rasa guru itu penting, mutu dan kualitas. Dan ya tata krama e dan mental segala m a c a m n y a itu benar-benar mesti disaring. nggak sembarangan seperti tadi yang dibicarakan jangan sembarangan seolah-olah hanya jadi guru mudah aja gitu、mm -hmm. ya makasih